Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh khotaman nabiyyin la nabiyya ba'dah amma ba'du Bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian masjid KJRI yang dirahmati Allah Syukur Alhamdulillah Allah masih memberikan udara nafas kehidupan pada kita hingga malam ini Mudah-mudahan tidak ada kata yang paling pantas Kita ucapkan Kecuali rasa syukur yang besar kepada Allah Atas nikmat kehidupan ini Atas nikmat Keimanan dan keislaman Karena itulah harta yang paling berharga Yaitu Berupa keimanan Berupa terbukanya hati kita Untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terlihat di depan bahwa pada hari ini kita akan mendiskusikan kita akan sharing bagaimana sebenarnya hakikat salat dalam perspektif supi Tentu saja salat yang tiap hari kita lakukan ya kita harapkan Dari hari ke hari semakin meningkat kualitasnya Kita tidak ingin Sholat sebagai rukun Islam yang kedua ini Kita laksanakan asal-asal Kenapa? Karena memang bedanya Antara Orang yang beriman dan orang yang kafir Ya terletak pada sholatnya ini Bedanya kualitas seorang muslim Dengan orang yang tidak berkualitas Kualitas tidak kualitasnya seorang muslim Ditentukan oleh kualitas sholatnya Ditentukan oleh kualitas, kualitas ya Karena itulah kita coba melihat Dalam perspektif sufi Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita ambil Dalam rangka lebih menghidupkan ruhiah kita, menghidupkan nurani kita bahwa momentum yang terdekat antara kita dengan Allah, hubungan antara kita dan Allah tentu saja saat kita sedang salat. Dan lebih dekat lagi saat kita sedang sujud. Saya dulu pertama-tama diajarkan makna tawakal dalam salat. Ya, kita kalau mendefinisikan tawakal secara bahasa mudah Tawakal itu ya berserah diri kepada Allah setelah berbuat secara maksimal Nah itu kan berdasarkan definisi Tapi kalau tawakal dalam hal sikap, tawakal dalam sholat Itu gimana Bu? Pernah nggak terbayang bahwa kita memaknai tawakal itu secara perbuatan? Pernah terbayang Bu? Kalau tawakal saya kira secara definisi tahu semua ini Tawakal, saya tawakal kepada Allah Saya berserah diri, saya serahkan kepada Allah Lah itu memang teorinya begitu, teorinya Tapi kalau tawakal dari sisi perbuatan Tawakal yang ditunjukkan anggota tubuh kita ini Bisa terbayang gak bu? Gimana bu? Coba bu, ibu tawakal secara lahir bisa nggak? <gimana? Gimana? Mungkin kita belum pernah ya mendengar mentawakal, mentawakalkan fisik kita ini, mentawakalkan fisik kita sehingga kita bisa rasakan. Saya dulu diajarkan bagaimana mentawakalkan fisik bukan hanya sekedar definisi. Tadi apa bu? Arti tawakal? berserah diri. Coba tunjukkan dalam arti fisik, bu. Ah? <laughs> ya memang kita harus berani, ya uh, memaknai tawakal secara fisik. Karena kalau secara definitif tahu semua bisa dilihat di apa? Syekh Google. Lihat apa mana tawakal semua orang bisa. Tapi giliran untuk tawakal dalam hal fisik itu tadi. tawakal secara fisik adalah coba kita tenang ya pandang diri kita ini yang secara perlahan-lahan masuk ke dalam lautan dan apa samudra yang luas masuk ke dalam tenggelam tenggelam tenggelam ya terus sampai ke dasar akhirnya kita mengecil mengecil mengecil mengecil mengecil mengecil, mengecil Ternyata begitu banyak isi-isi apa yang ada di dalam laut itu Semuanya menjadi besar kita semakin ke dalam kok Semakin kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil. Sampai kita rasakan hilangnya kediriannya Dalam bahasa tasawuf itu ada istilah fana Fana itu sebuah kesadaran Aku bisa sholat ini karena engkau ya Allah Aku bisa sholat ini karena engkau yang menggerakkan aku Sehingga ketika orang mengucapkan Allah Bu Akbar Itu bukan fisiknya Memang ada timing-timingnya Maksud timingnya apa Ibu? Maksud timingnya itu Ketika dia sudah berserah diri kepada Allah Dia rasakan dirinya mengecil-mengecil nah, Bukan dia lagi yang bergerak Seharusnya begitu Nah ini memang perlu diulang-ulang Jadi kalau kita kan Allahu Akbar Nah ini egoismenya sudah muncul ini Ini dia yang memerintahkan ini Allahu Akbar Tapi beda ketika orang mentawakalkan dirinya Tenang-tenang Serah diri kepada Allah Kita menghadap kepada zat yang maha besar Sudah usul itu Allahu Akbar Dan Kalau kita belajar ini kita bisa merasakan nanti ketika ada orang salat. Oh, nggak pas ini, belum. Ah, oh, belum, ulang lagi. Nah, ini memang terjadi. Dulu ketika ada orang yang salat, Rasulullah melihat itu berulang-ulang, kamu belum salat. Loh, tapi sudah, diulangi lagi, belum juga sampai beberapa kali. Ternyata memang dalam perspektif tasawuf itu salat itu bukan gerakan kita. Allahu Akbar. itu muncul ke ego ke apa selfisnya muncul kan gitu tapi nanti kita latih akan ada rasa istighdorul qalb itu hadirnya hati itu ketika mengucapkan Allahu Akbar ada timingnya nya Allahu Akbar begitu juga nanti mau rukuk Allahu Akbar jadi tuma'ninah sepanjang salat itu memang di dirasakan bukan orang kan kalau tuma nina itu taunya setelah ruku mengucapkan sami allahuliman hamida taunya tuma pada saat itu kalau ditanya apa arti tuma nina berhenti sebentar itu terlalu sederhana arti tuma nina itu adalah ada timing-timing yang harus kita lakukan ketika kita mentawakalkan diri kita ini merasakan diri kita ini semakin kecil-kecil kecil sehingga Hadirnya rasa panak Kedirian kita hilang Masuk ke dalam atmosfer Kebesaran Allah Sehingga ucapan Allahu Akbar memang Pada saat yang tepat kira-kira begitu Karena itu para sufi Dengan para Pukohak berbeda dalam Menerjemahkan arti salat Kalau para pukohak Seperti yang bisa kita ketahui salat itu adalah biasanya dimulai dari apa takbir diakhiri dengan salam kan begitu kan dengan memahami uh, syarat dan rukun salat sepanjang kita sudah menyelesaikan 13 rukun salat itu ya sudah selesai tapi dalam perspektif Jadi bisa dilihat di depan Bapak Ibu salat menurut ahli hakikat adalah Menghadapkan jiwa kepada Allah Yang dihadapkan bukan hanya sekedar badan ini Bukan hanya wajah Tapi juga hati yang menghadap Hati ini milikmu Ya Allah Sekarang aku menghadapkan diriku pada engkau Menghadapkan jiwa kepada Allah Yang dihadapkan jiwanya artinya segenap pikiran, perasaan tumpah kepada Allah ketika itu. Jadi ada istilahnya menghadapkan bahkan diistilahkan dengan menghadirkan hadirkan jiwa total kepada Allah. Di sini disitulah momentum yang paling apa ya yang kita rasakan sangat dekat dengan Allah ya saat sholat itu, yang dapat melahirkan rasa khauf rasa takut kepada Allah. Dari rasa takut itu dapat membangkitkan kesadaran yang dalam terhadap kebesaran serta kesempurnaan kekuasaan Allah. Ternyata ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita angkat tangan kita itu secara lagi-lagi dengan timing yang tepat, Bu ya. Allahu Akbar ya. Nanti lama-kelamaan kalau kita latih terasa sendiri itu. Jadi nggak perlu harus kan banyak orang sampai berkali-kali Allah nggak pas-pas ya nggak perlu pakai gini-gini pel lagi kan biar pas nggak perlu ya mesti diputar-putar dulu kan baru pas nggak soal pasnya itu ada di sini ya setelah itu diangkat ternyata budaya dan tradisi manapun angkat tangan itu bisa di menjadi bahasa universal tanda kita give up ya tanda kita menyerah surrender ya tanda kita give up surrender menyerah apapun ini yang aku lakukan semata-mata untuk engkau ya Allah aku lemah di hadapan engkau ya aku tidak bisa berbuat tanpa engkau aku tidak mempunyai sesuatu pun kecuali engkaulah yang maha memiliki kira-kira begitu jadi menyerah kita kepada Allah ya kalau sudah dalam keadaan menyerah berarti apapun maunya Allah, ya kita pasti rido. Kalau kita nggak rido dengan ketentuan Allah, namanya kita mau melawan Allah kira-kira begitu. Jadi yang dihadapkan jiwa harus ada rasa takut dan tentu juga ada rasa harap. Takut kalau-kalau sholat ditolak, tapi harap yang harapan yang besar harus tetap tumbuh. Kira, kira begitu berikutnya salat menurut ahli ma'krifat kemarin kita sudah bicara ma'krifat sekarang salat menurut ahli makrifat apa salat menurut ahli makrifat adalah menghadap kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan sebenar-benarnya khusuk di hadapannya serta ikhlas kepadanya dengan disertai hati Dalam berzikir, berdoa dan memuji. Ya. Ya. Jadi di dalam salah satu pernyataan Rasulullah dalam sebuah hadis, katanya orang yang para Para wali Allah Orang-orang yang dekat dengan Allah Termasuk diantaranya para sufi Ada beberapa unsur di dalam diri ini Yang harus kita hadirkan Saat kita melaksanakan sholat Katanya di dalam diri ini ada unsur api Ada juga di dalam diri ini ada unsur air Ada unsur tanah Api, angin, air, tanah Ketika kita melaksanakan sholat Ya, bagaimana api yang ada di dalam diri kita ini harus selalu mengarahkan lidahnya ke atas Menjilat-jilat dalam arti berupaya terus melakukan connection Strong connection kepada Allah Hubungan yang terus merasa ingin digapai terus-menerus kepada Allah ya eh, Itulah unsur api yang harus dibangun saat kita melaksanakan sholat bahwa Ada hal yang ingin kita raih Ada hal yang ingin kita gapai Ya, kira-kira begitu Terus menggapai ke atas Bahwa kita sedang Memperbaiki koneksi-koneksi Yang mungkin selama ini rusak Yang mungkin selama ini kurang sinyalnya Kita terus berupaya untuk menghubungkan Ya Ruh ini kepada Allah Yang kedua ada unsur angin Di dalam tubuh kita ini yang kita gunakan Saat kita sholat, bagaimana sifat angin Selalu berhembus melewati apa saja tanpa pilih kasih Maksudnya apa selalu berhembus melewati apa saja tanpa pilih kasih Ya apapun masalah-masalah dunia tinggalkan dulu Lepas dulu semuanya Kita ini sedang melakukan Ijtihad yang luar biasa Dimana ruh kita ini Kita hadapkan, hati kita ini kita hadapkan kepada Allah Sehingga apapun masalah bisa dilewati ya apapun ujian yang mungkin sedang dihadapi sekarang tinggalkan semuanya lepas dulu bahwa kita ini sedang berijitihad menghadap Allah pantas saja kalau Rasulullah ketika bincang-bincang sama istrinya tahu-tahu terdengar azan Rasulullah itu lompat mempersiapkan segala sesuatunya untuk salat seolah-olah Rasul ingin pergi jauh bahkan pengakuan istrinya Rasul itu kalau mendengar azan itu menjadi orang yang asing seperti orang yang nggak kenal sama istrinya saking mem seriusnya mempersiapkan sholat bisa dibayangkan nggak itu bu pokoknya nggak mau tahu lagi ya sampai-sampai istrinya mengatakan dalam hatinya apa ini suamiku yang baru saja aku ajak bersendagu tadi ya Jadi orang yang sangat berbeda setelah mendengar azan mau sholat ah Begitulah Rasulullah Untuk meninggalkan apapun yang baru saja yang sedang dilakukannya Ya ayo ini seolah-olah mau pergi jauh dipersiapkan segala sesuatunya Kira-kira begitu Mudah-mudahan kita juga begitu Persiapan yang baik Persiapan yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik Kira-kira begitu Pantas saja kalau Ali bin Abi Tholib, Ketika setiap mau sholat itu dikisahkan Dia pucat sekali tuh wajahnya Ketika ditanya Ya wahai Ali engkau setiap mengawali sholat Wajahmu kok pucat sekali kayak tidak ada darah Ya kata Ali karena aku tahu persis Aku ini mau menghadap siapa Aku tahu persis siapa yang mau aku hadap Itulah kiranya Kalau kita tahu persis siapa yang mau kita hadap Ya ada rasa takut Ada rasa harap Ada rasa gemetar Ada rasa kita kecil Ada rasa kita hilang rasanya eh, Semuanya kecuali Ingin mengharapkan sesuatu yang besar dari Allah Kira-kira begitu Itulah angin yang selalu menembus Melewati apa saja tanpa pilih kasihnya Bagaimana air di dalam diri ini Itulah yang kita tampakkan dalam sholat Yang selalu mengalir Menuruni apa saja yang menghalangnya Mengalir menurun dia mengikuti Itu adalah bukti semacam Hilangnya kesombongan Hilangnya pakaian-pakaian gelar Hilangnya permukaan-permukaan Dalam bentuk profesi jabatan Mengalir ya menuruti saja kehendak Allah Kira-kira menjadi manusia yang Yang, yang, yang mengikuti uh, maunya Allah, kudrahnya Allah Tidak men mengedepankan egoismenya Itulah sifat air Kalau bisa kita selalu bergerak Dalam arti menuju semacam samudra kasihnya Allah Terakhir, bagaimana sifat tanah yang ada dalam diri kita itu yang kita tampilkan Tanah tidak pernah menolak Untuk menampung apapun yang dibuang orang Dia dipinjak, diijak, di tempat pembuangan apapun Dia selalu dalam keadaan tawaduk Artinya setinggi apapun jam terbang orang Tapi dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain Dia merasa banyak, dia kebetulan dititipin harta Dia menganggap biasa-biasa saja Ini hanya untuk menguji apakah bersyukur apa kufur Jadi tanah selalu menerima hentakan kaki hingga menerima bangkai dan kotoran Apapun yang dihinakan orang kepadanya ya, Dia tetap menganggap itu bukan hal yang paling penting untuk dibalas Apapun celaan orang, apapun yang mungkin orang mengkhianati dia Itu lagi-lagi ini kecil ketika sudah berhadapan dengan Allah dia tundukkan bahwa yang mempatut untuk dibesar-besarkan Allah bukan urusan kita. Yang lebih kita khawatirkan adalah kalau kita sibuk memikirkan masalah kita sehingga urusan sama Allah yang jauh lebih penting menjadi nomor 1 2 menjadi nomor 2 nomor 3 naudzubillah. Inilah unsur-unsur di dalam diri yang harus kita tunjukkan. Bahwa siapapun kita yang harus yang melaksanakan salat ini harus menghadap kepada Allah. Kepada yang maha tinggi. Harus menyambar-nyambar ini. Perasaan ini kepada Allah. Kira-kira begitu. Berikutnya. Ketika berdiri menyerap unsur api juga. ya Ketika ruku dan itidal menyerap unsur angin. Yang itu yang diterangkan tadi. Ketika sujud menyerap unsur air. Ketika duduk di antara dua sujud. Menyerap unsur tanah. Jadi sebenarnya kan. Orang kalau. melaksanakan salat terhitung satu rakaat itu kapan? Kan satu kali berdiri, satu kali rukuk, dua kali sujud. Betul nggak Bu? Itu hitungan satu rakaat. Diawali berdiri. Ternyata manusia dalam perbuatannya dalam eh, aktivitasnya sering lalai dengan perintah Allah dalam melihat fenomena alam ternyata begitu besarnya Allah, dia akui Allah yang maha besar dia, akhirnya ruku, ya setelah ruku apa itu dibaca Subhan Rabbyal Alzimi bihamdi, maha suci Allah yang dengan keagungan dan kemuliaan hanya miliknya kan begitu, dia tunduk mengakui kebesaran Allah dan bangkit lagi ternyata Sifat manusia itu suka lupa lagi Ketika dia mengadu kepada Allah um, Ternyata rukuk saja tidak cukup Harus diikuti dengan sujud Sujudnya berapa kali bu? Dua kali Kenapa harus dua kali? Kenapa rukuk satu kali? Sujud itu kan bukti Yang dua kali itu Lebih tunduk Lebih kita merasa kecil Dan manusia itu memang Lebih banyak lalainya karena lebih banyak leleynya itulah kita disuruh sujud dua kali kira-kira begitu rupanya dalam perspektif historis solatnya umat Nabi Muhammad ini rupanya gabungan gerakan ya dari solatnya para malaikat eh, gabungan gerakan daripada solatnya umat-umat Nabi terdahulu ya artinya sudah digabung jadilah seperti salat yang kita laksanakan sekarang sepertinya salat dulu kan waktu Nabi Ibrahim itu kan dalam berdoa itu kan ada diantara doanya sudah ada sebenarnya salat ini askan ya Allah jadikanlah anak dan istriku melaksanakan salat kan sudah ada salat tapi salatnya dengan salat umat Muhammad seperti kita beda mungkin Ya sepertinya ada proses-proses Angsur-angsur Kalau dulu malaikat sholatnya Mungkin berdiri saja Atau setelah Nanti umatnya Nabi Adam diangsur Ada yang sholatnya hanya ruku Saja gitu Ada yang sujud saja Nah dalam perspektif historis Yang saya baca ternyata Sholat yang dilaksanakan oleh umat Muhammad Ini seperti kita itu gabungan Dari gerakan seluruh umat umat nabi yang sebelumnya berarti paling komplek kita dan tentunya dalam perspektif kesehatan kita yang paling lengkap ya, yang paling yang paling lengkap berikutnya jadi yang kita rasakan dalam keempat anasir tersebut adalah berdiri itu lambang vertikal hubungan vertikal dengan Allah ke atas berdiri itu kan identik dengan tegak dan tegak itu identik dengan menyaksikan ke atas. Ya. Ruku, itu juga indikasi hubungan horizontal dengan sesama manusia. Bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia? Saya sampaikan tadi ketika khutbah Jumat sebenarnya bahwa Mohon maaf. Mungkin ada yang bingung. bahwa Al-Qur'an yang 30 juz 114 surat ini 30 juz ternyata setelah dikaji oleh para ahli ahli tafsir 90% itu lebih banyak bicara tentang urusan horizontal lebih banyak urusan human relation karena untuk mengukur Baiknya salat ya bagaimana dia sama orang lain Loh kalau salat kan cuma 5-10 menit Apa itu menjadi ukuran? Ya enggak, enggak jadi ukuran Yang jadi ukuran bagaimana prakteknya Actionnya bagaimana dia kepada sama manusia Makanya jangan heran Seluruh ibadah ritual apapun Itu nanti nilainya Bagaimana dia berkomunikasi dengan orang Bagaimana ahlaknya dengan orang Nah ruku itu adalah soal hubungan Horizontal membangun human relation Tidak ada haji yang mabrur Ketika dilaksanakan kemudian final Selesai menjadi terminal ketika haji Enggak mabrur atau tidaknya Lihat actionnya Apakah dia bisa menjaga kebaikan-kebaikan Mabrur berasal dari kata bir Baik Artinya setelah melaksanakan haji Kebaikannya semakin bertambah-tambah Ada yang bertanya Apa mungkin Ustadz Masa 30 juz ayat Al-Quran 90% bicara tentang kemanusiaan Sementara yang 10% bicara ritual Betul Nanti kalau mau kita buka nggak sempat ini waktunya Tapi misalnya saja Bu Untuk menjadi gambaran Bahwa ternyata Di antara ibadah-ibadah yang paling dipuji Rasulullah Pernah dulu Rasul bertanya kepada para sahabat Maukah kamu aku tunjukkan Sebuah ibadah Yang nilainya itu lebih hebat Daripada salat Daripada haji Sahabat kan bingung Bertanya apa ada ibadah yang lebih hebat Daripada salat dan ibadah haji Ada kata Rasulullah Ibadah apakah itu ya Rasulullah Mendamaikan dua orang saudara kamu yang bertikai Didamaikan Sehingga mereka saling mencintai lagi Dan saling bersahabat lagi Saya mau tanya Pak, urusan mendamaikan dua orang saudara itu urusan kemanusiaan apa urusan vertikal? Kemanusiaan dan kata Rasul itu lebih hebat Ah itu artinya khusus tidaknya sholat jangan diukur ketika sedang sholat itu saja Tapi mulai dari kita takbir sampai kita berhubungan dengan orang Wah kalau urusan eh, vertikal saya kira kita ini sudah bagus-bagus lah semuanya Umat Islam saya rasa di dunia ini kalau urusan vertikal bagus Tapi sayangnya kadang kita lupa Ya bahwa kalau hanya berhenti pada urusan vertikal Kita ini sama malaikat hebat mana kita vertikalnya Hebat malaikat Kalau untuk urusan vertikal saja Ngapain kita diciptakan lagi Toh sudah ada malaikat yang lebih hebat Betul gak bu? Itu artinya kita supaya hebat Dalam urusan vertikal Juga hebat dalam urusan kemanusiaan Kira-kira begitu Nah kita mulai lagi Nanti sholat ini tidak lepas Dari urusan vertikal dan urusan kemanusiaan Jelas nggak bu Tadi hadis rasul yang mengatakan bahwa Ternyata mendamaikan dua orang saudara Kita itu lebih hebat daripada sholat Itu artinya jangan ritual-ritual Terus ya tapi Di balik ritual Ada semacam hasrat yang menggebu-gebu untuk selalu eh uh, bersama-sama dengan orang lain, sama-sama tumbuh, sama-sama belajar. Pernah lihat enggak, Bu? Ada orang yang mungkin karena berguru dengan satu orang guru mendapat satu doktrin terus enggak mau lagi berteman sama kita, maunya dia sama orang saja. Ada enggak orang begitu? Ubah oh, ini ciri-ciri orang yang cuma mengerti vertikal tetapi memisahkan diri. Mohon maaf Kadang-kadang mohon maaf Baru mengerti pakai jubah Ta Waduh. <laughs> Maksud saya Ayo kita boleh pakai jubah Tapi jangan gara-gara pakai jubah Tapi mau mencari di sudut-sudut tempat aja Udahlah Laisa minna Katanya kita itu bukan bagian dari dia Waduh ini gimana Ini kan merusak hubungan horizontal Yang sebenarnya lebih penting nilainya Daripada ritual itu sendiri Kan tadi rumusnya horizontal itu menjadi bukti Kan perlu dites Atimus sholah itu adalah hubungan vertikal Ketika bicara atim, o, o, atimus sholah wa zakat Zakat itu horizontalnya Nah Jadi nggak berlebihan ketika Rasul mengatakan mustahil Sebuah ritual itu berdiri sendiri, ritual untuk ritual Enggak, semua ritual itu harus ada Harus ada horizontalnya Saya kira ini mungkin kendala kita Di dalam membangun sebuah pemahaman agama yang luas Jangan sampai kita beribadah Hanya semata-mata saleh secara ritual Kita tidak diciptakan untuk mencontoh persis seperti malaikat, tidak? Kita lebih daripada malaikat seharusnya. Kalau nggak lebih, ngapain diciptakan Allah. Sudah ada malaikat, artinya kita itu harus dan bisa insya Allah lebih hebat, lebih tinggi nilai kita dengan malaikat seperti rencana-rencana besar Allah menciptakan dan menghidupkan kita. Terus ada lagi yang bertanya, apalagi buktinya selain tadi kata Rasul nilai mendamaikan itu lebih tinggi daripada salat. Ternyata memang, Bu. Saya mau mengatakan bahwa ternyata ibadah kita yang bolong-bolong ini ya, kan pernah saya ceritakan kemarin. Pasti ada saja ibadah kita ini yang bolong-bolong. Banyak. Itu bisa ditebus, bisa ditambal. Bisa ditebus dengan banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia itu urusan vertikal apa urusan kemanusiaan? Ya namanya manusia manusia. Misalnya ibu punya hutang nih, terus mau dibayar tapi orangnya nggak ada, gimana menembusnya itu? Menembusnya dicari keluarganya. Kalau keluarganya nggak ada, ya sumbangkan ke masjid dengan diniatkan inilah sebagai pembayar hutang. Kalau juga nggak ada uang untuk membayar. Insyaallah dengan berbuat baik kepada sama manusia, bicara yang baik, bicara yang lembut, itu bisa menebus ibadah-ibadah yang bolong-bolong. Jelas bu, ya saking hebatnya penghargaan terhadap urusan kemanusiaan, sampai-sampai urusan ibadah yang bolong pun bisa ditebus dengan banyak berbuat baik kepada sama manusia. Dalam hadis itu, Waabi esai atal hasanatatambuha, wa khaliqin nasi bihulikin hasanin. Ikutilah perbuatan jahat, kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan dengan berbuat baik kepada sesama manusia Insya Allah perbuatan jahat yang terdahulu itu bisa terhapus dengan banyak berbuat baik kepada sesama manusia Jadi bu, kalau dulu kita sholatnya pernah bolong-bolong bapak-bapak, pernah sholatnya bolong-bolong, puasanya juga bolong-bolong Sholat itu nggak perlu dikodo, wah kita balas lagi kita ganti, nggak ada istilah mengkodo dalam sholat Bagaimana jadinya menebus yang tinggal-tinggal yang bolong-bolong itu? Ya banyak berbuat baik pada sama manusia Apakah lewat bersedekah, apakah lewat pergaulan dengan kata-kata yang menyejukkan Kira-kira begitu Apalagi buktinya wah banyak sekali Kebetulan fokus kita bukan di situ, satu lagilah terakhir Misalnya, tadi saya sampaikan juga saat Utbah Utbah Jumat Ternyata definisi taqwa itu Tiga-tiganya terkait dengan urusan kemanusiaan Takwa itu katanya orang yang banyak berbagi Banyak bersedekah Saya mau tanya, urusan bersedekah, urusan langsung vertikal Apa kita sama kita ini? Kita sama kita itu taqwa Terus yang bertakwa Orang yang mampu menahan amarahnya Ini kita maksudnya Menahan marah sama Allah apa sama kita? Sama kita, lagi-lagi sama kita Terus orang yang bertakwa Katanya orang yang mau memaafkan Kesalahan saudaranya memaafkan kesalam ke, saudara urusan langsung sama Allah apa kita sama kita jadi kita sama kita jadi nggak usah terlalu salut kalau ada orang yang ritualnya patent tetapi urusan kemanusiaannya nol besar bukan seperti itu yang diharapkan ya <tuh sesuatu> nilai sebuah salat itu sebagian besar dinilai saat bakda Melaksanakan sholatnya Meskipun sholatnya tetap harus sungguh-sungguh seperti tadi Tapi setelah itu what next Jangan diukur Oh dia sholatnya bagus Mau dia sholatnya bagus Bisa terbang sekalian Tapi kalau Kalau human relation yang gak bagus Hadis itu semua Itulah yang kemarin kita bicarakan hadis tentang bangkrut atau deruna namanil muflis Tahu nggak kamu kata rasul siapa yang bangkrut sahabat al-mufli Sufi namadirham wa yang bangkrut itu yang nggak punya harta benda tapi kata Rasul bukan itu yang bangkrut yang bangkrut itu nanti datang di hari kiamat bawa pahala salatnya tapi dia banyak memfitnah banyak memukul tanpa kesalahan yang jelas jadi dikasih tuh pahala semuanya sama orang yang dia fitnah itu aturnya dia masuk surga nggak jadi karena sudah dikasihkan semua pahalanya sama orang-orang yang dia fitnah Ketika pahalanya sudah habis, kata Rasul Sementara orang-orang yang dizolimi masih antri berbaris Mau dikasih pahala udah habis, udah dikasih Akhirnya dosa orang-orang yang dia, yang dia zolimi Dikasih sama yang tadi, yang ibadahnya tadi hanya mengerti ritual-ritual Nah itu, jadi orang yang bangkrut ya begitu Bahkan urusan kemanusiaan ini dipentingkan sampai-sampai urusan sholat bisa diringkas Kalau kita dalam perjalanan, betul nggak bu? Pernah nggak Al-Quran mengatakan, jangan jauh, pergi jauh-jauh nanti sholatnya terganggu, pernah nggak? Kata dalam Quran, silahkan pergi perjalanan jauh dan salatmu bisa diringkas Kan begitu, bukan dilarang perjalanan jauhnya Bukan dilarang orang-orang tua sholat ke masjid Justru imamnya yang harus mengerti Jangan panjang-panjang Kalau, nah, itu artinya Yang diringkas itu ibadahnya Bukan melarang orang untuk datang ke masjid Itulah Nilai-nilai Horizontal dengan sesama manusia Ingat gak bu kemarin yang ada orang mau Berangkat haji nggak jadi Tapi kata Rasul justru dia yang mabrur Karena bagus horizontalnya Berikutnya sujud sujud mengamalkan ilmu yang bermanfaat apapun halangannya ya termasuk halangan setan sujud itu adalah semacam ketundukan kepatuhan mengamalkan ilmu yang terakhir duduk siap menerima duduk itu dalam arti siap menerima ikhlas diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda Seorang hamba dianggap berada dalam sholat Sepanjang ia menunggu sholat yang lain Maksudnya ketika dia sholat maghrib Dia tunggu datangnya sholat isa Itu sudah dianggap dia sholat sepanjang waktu Antara sholat maghrib yang dia lakukan sampai sholat isa Menunggunya itu dianggap bernilai sholat juga Iya Tapi bukan berarti menunggu duduk begini. Kita boleh kerja juga dalam arti berzikir. Kita menunggu-nunggu sholat. Ya, asal dengan kita bilang aduh sholat lagi, sholat lagi. Belum kering lagi kain yang tadi dipakai untuk sholat. Udah sholat lagi. Padahal menunggunya ini dianggap kita nilainya sama dengan melaksanakan sholat. Itu kata Rasulullah. Dikisahkan bahwa Sahal bin Abdullah setiap kali usai salat merasa lemah lunglai. Wah, ini luar biasa. Jadi setiap selesai salat rupanya dia punya penyakit yang lemah begitu, lebih dari stroke. Hilang semua tenaganya setiap setiap selesai salat. Sehingga hampir tidak mampu berdiri dari tempatnya. Namun tatkala waktu salat yang lain tiba, kekuatannya bisa tumbuh, muncul kembali, tenaganya bisa datang lagi. kemudian ia berdiri di mihrab laksana pasak seperti tiang yang begitu kokoh. Begitu selesai salat ia kembali lemah seperti sedia kala, tak mampu berdiri dari tempat duduknya. Tapi begitu datang lagi salat, kekuatannya muncul lagi. Itulah sebenarnya kekuatan salat. Ya. Beda kita begitu datang salat lemah, ya. Begitu ke supermarket berkeliling-keliling 3 jam, ya. kok kuat aja begitu ya Bu saya kira nggak ada ibu-ibu yang begitu di sini ya amin hmm. ketika dulu sahabat melewati sebuah masjid dilihatnya dalam masjid jarang-jarang kok ada pohon tumbuh di tengah-tengah masjid kok bisa ada pohon tumbuh rupanya penasaran didatangi Rupanya Rasulullah itu sedang sholat Rupanya Kalau Rasulullah itu sholat Tegak sekali, luar biasa Seperti pohon itu yang nggak goyang Kalau sedang berdiri Kebetulan ada sahabat yang Mungkin nggak tahu maksudnya Dia dekati Rasul itu, kalau sholat itu seperti apa Dia dekati Oh ternyata dari dalam dadanya ini Keluar suara Seperti air yang direbus Yang menggelegak itu Seperti air keluar Suara air yang mendidih itu seperti apa Wah ternyata Rasulullah Salatnya itulah Menunjukkan semacam keteguhan Kesungguhan bahwa salat itu Adalah yang paling penting kira-kira begitu Susah dibahasakan Ya begitulah kira-kira kita uh, Bisa nilai sendiri apa Kok bisa mengeluarkan suara dari dalam dadanya Suara air yang mendidih Itulah bukti Kesungguhan dari melaksanakan salat pertanyaannya kapan terakhir kita salat dengan khusuk Bu ah pas saat tahajud tadi salat magribnya emang nggak ussuk ussuk juga ya kita Insya Allah kita memulai dari awal lagi orang yang sukses orang yang berani memulai dari awal kita ikrarkan juga saling mengikrarkan diri? ya kita sampaikan kepada sahabat kita yang di sebelah insyaallah setelah ini kita akan melaksanakan sholat dengan husu dan ibu menjadi saksinya sah sah gitu juga bapaknya nanti ada niat yang begitu kuat mudah-mudahan setelah ini sholat dengan sungguh-sungguh sah ya amin amin Ada orang yang ketika sholat di alam terbuka tergambar ya kebesaran Allah itu. Makanya saya beberapa kali di Jakarta itu diundang ke puncak kami sholat di tempat terbuka, tapi memang banyak jamaah yang merasakan lebih syahdu ketika di alam terbuka karena melihat alam ini adalah ayat-ayat Allah yang terbentang luas, ya. Makanya bagus juga sekali-sekali jalan jauh. Apa istilahnya Pak Dono? Kalau jalan outbound ya? Apa tadi? Outbound ya. Outbound atau camping, camping. Kan alam ini bagian dari ayat-ayat Allah. Boleh jadi kita merasakan sesuatu yang lebih ketika kita salat di alam terbuka. Kenapa? Begitu terasanya kita hidup di dalam bumi Allah. Hmm? Ada orang yang seperti ini, tapi kalau kita kita harapkan kapan dan di mana saja mudah-mudahan kita bisa melaksanakan salat dengan nikmat dan khusyuk. Amin. Kan orang kalau mau bagus harus berani try out dicoba begini oh memang lebih husuk mungkin cari lagi situasi lain kalau memang bagus dicoba itu namanya kita mau tumbuh ada progres ya jangan monoton ini kadang-kadang salat udah 6 bulan apa 2 tahun ini sajadah nggak pernah dicuci ya datang tamu numpang salat baunya luar biasa ini ketahuan ini nggak suka variasi ya kalau bisa dimanapun kita, kalau kita bisa melakukan sesuatu hal yang baru, ya sekali sekali jangan jangan jangan sampai bau lah itu saja dah hanya mengganggu ya. Nah ini ada orang yang sholat ketika dicoba oleh Allah dengan ujian, baru dia bisa menangis. Biasanya kalau nggak dicoba salatnya begitu-begitu saja Begitu diuji oleh Allah, salatnya malah semakin husuk Ketika dia bersedih, datang masalah Rupanya dia bisa salat dengan husuk Apakah saat sedang begini? Ya bagus juga Tapi kalau bisa jangan hanya pas saat sedang datang ujian saja Kadang-kadang mungkin cara Allah untuk supaya dia bisa salat husuk mungkin dengan diberikan ujian kalau enggak mungkin sholatnya enggak usuh usuk kira-kira begitu kita ambil kita ambil hikmahnya atau saat kita sedang di masjid berjamaah silahkan dinilai sendiri kapan kita terakhir melaksanakan sholat dan saat seperti apa tapi tetap kita harus berbaik sangka pada diri kita kalau memang sholat itu tujuannya berkomunikasi dengan Allah saat kapan dan di kita harus bisa melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. pertanyaannya bagaimana sholat kita sehari-hari? Ya, coba kita renungkan. Berapa banyak orang yang sholat di antara kita? Banyak nggak bu? Banyak sekali. Tentu karena sholat itu adalah kewajiban. pertanyaan berikutnya dari yang salat tersebut yang banyak tadi berapa banyak yang salat tepat pada waktunya H? Berkurang Bu ya, sedikit. Ya. Pertanyaan berikutnya dari yang tepat waktu berapa banyak yang selalu berjamaah? Lebih sedikit lagi. Berkurang terus. Pertanyaan yang terakhir, dari yang berjamaah berapa banyak yang khusyuk dalam salatnya? mungkin lebih sedikit lagi. Kita berharap ya ini piramida terbalik nanti bisa kita balikkan lagi piramidanya bahwa semakin banyak di antara kita yang berjamaah begitu juga semakin banyak di antara kita yang khusyuk. Amin. Amin. Iya Ayo kita sama-sama belajar sebentar Memaknai tahbirotul Ketika mengucapkan Allahu Akbar Apa yang dia rasakan Ia merasa naik Dan segala sesuatu selain Allah Menjadi kecil ya. Karena orang kalau naik Lama-lama yang di bawahnya Kan jadi kecil Ya Tidak ada wujud selain wujud Allah Setelah itu ia bergerak dengan gerak Allah Nah ini tadi Takbir itu dia bergerak dengan gerak Allah Diusahakan sebisa mungkin bahwa kita ini salat karena memang rahmat Allah Diusahakan bukan kita yang menggerakkan tapi Allah yang menggerakkan Itu sebagai wujud bahwa kita kecil sekali di mata Allah Kita lemah kecuali memang ini semua karena kudrahnya Allah Begitu harus begitu yang ditanamkan Ia berkata-kata dengan kata-kata Allah Seperti kata Abu Yazid Al-Bustomi salah seorang sufi Arobtu rabbi bi rabbi Bagaimanapun aku ini mengenal Allah Mengenal Tuhanku dengan Tuhanku Maksudnya bukan kemampuan diri dia sendiri bisa seperti itu Tapi karena Allah memberikan rahmat kepada dia Sehingga dia bisa mengenal Allah Semuanya adalah atas rahmat Allah Kenapa diistilahkan dengan takbiratul ihram Ihram ini bisa juga maksudnya pengharaman Bukan suci saja Kenapa kita pakai pakaian ihram ketika melaksanakan haji Karena saat itu diharamkan untuk berkata-kata yang kasar Kan begitu Diharamkan berzinah Diharamkan membunuhkan begitu Begitu juga takbiratul ihram itu Setelah takbir dilarang kita Diharamkan Memikir-mikir lagi me Dengan urusan-urusan dunia Diharamkan kita merasa dendam Merasa kecewa ya Ketika kita melaksanakan Ketika kita sudah mengangkat tangan Untuk takbiratul ihram Terakhir Hakikat takbir Coba sama-sama kita renungkan Awal salat adalah gerakan takbir Takbir merupakan simbolik Tentang penyerahan semua diri dan seluruh jiwa yang ada dalam diri kita Hanya padanya kita melakukan Hanya padanya kita mau melakukan Hanya padanya kita bisa melakukan Ini penyerahan diri kepada Allah Apabila takbir sudah tertanam dalam awal salat Maka sebenarnya kita tidak bersolat Karena bukan kita lagi, kira-kira begitu Melainkan kita sedang mengaguminya Jadi dari sholat itu berubah menjadi mengagumi Dalam sholat itu ada kewajiban Tapi kalau sudah bertakbir dengan sebenar-benarnya Maka kewajiban itu tiada dan digantikan oleh sembah Jadi bukan merasa burden ya Jangan merasa itu menjadi sebuah beban Tapi disitu adalah kita mengagumi kebesaran Allah Itu baru nilai sholat Insya Allah menjadi yang berkualitas Amin Dalam salah satu hadis kursi itu Allah berfirman Innamah ataqobbalus sholah Mimman doali azamadi Dan seterusnya Sesungguhnya kata Allah, aku itu hanya menerima salat orang yang sungguh-sungguh tunduk akan kebesaran dan keagunganku. Aku hanya menerima salat orang yang sungguh-sungguh sederhana di hadapan makhlukku dan tidak pernah sombong. Kalau ini dibalik, berarti Allah menolak salat orang yang sombong. Allah menolak salat orang yang tidak sungguh-sungguh. Merasakan keagungan dan kebesaran Allah Jelas Bu ya? ya Ayo setelah takbir kita disuruh membaca Al-Fatihah Rupanya Dalam hadis kursi juga Setiap kita membaca surat-surat Al-Fatihah Allah itu menjawab terus Apa yang kita baca Makanya hati-hati Sungguh-sungguh kita membaca Karena Allah menjawab Misalnya ketika kita Ini kata Allah firman Allah apabila ketika solat hambaku mengucapkan alamin saat itu Allah menjawab hamidani abdi oh ya hambaku sedang memujiku dijawab sama Allah makanya setelah ini jangan buru-buru bu biarkan Allah menjawab dulu ya alamin rupanya Allah menjawab hamidani robbi oh hambaku sedang memujiku Jadi dalam dalam hadis kunci juga siapapun yang sedang memuji Allah Allah itu nanti menyampaikan kepada para kelompok kelompok orang suci lo itulah salah satu hambaku yang juga sering memujiku. Apabila kita mengucapkan ar Rahmanir Rahim maka Allah menjawab asna alaiya abdi. Allah menjawab dengan hambaku menyanjungku. Ini artinya senang Allah itu senang ketika kita memujinya sampai Allah menjawab asna allah ya abdi hambaku menyanjung. Apabila kita salat mengucapkan maliqiyah midin maka Allah pun menjawab majadani abdi. hambaku mengagungkanku. Apabila kita mengucapkan, iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in, maka Allah menjawab, hadha baini, wa bain abdi. Wa liabdi masa'ala. Ini bagianku dan bagian hambaku. Artinya ketika kita mengatakan, iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, Kemudian wa'iya karena selain hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan kata Allah yang pertama ini bagianku dan bagi dan bagi hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Ya, artinya kita kan wa'iya karena selain hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan kata Allah bagi apa dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Arti Allah akan mengabulkan apapun yang kita minta. kan begitu Apabila ketika salat kita mengucapkan ih Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin maka Allah pun menjawab hadali abdi wali abdi mas'ala Inilah bagian hambaku dan untuknya apa yang dia minta nah ini kan jaminan Allah bu bahwa ada jawabul jawab ada jawaban di mana Allah menggaransi dia akan meminta apa yang kita minta ya. kita selalu baca firman Allah inna solatatanha anil fasya iwal mungkar apa itu artinya Sesungguhnya salat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh Dapat mencegah dari perbuatan kejidan dan mungkar Kenapa kok sekarang masih banyak kemungkaran? Berarti bukan sholatnya yang tidak ampuh Tapi salat yang dilaksanakan tidak serius, tidak sungguh-sungguh Banyak yang sholat, ternyata masih banyak yang maksiat Yang sholat itu juga melakukan maksiat juga Sudah sholat masih sering maksiat Mengapa? Jawabnya Karena tidak Karena tidak husu Jadi bukan ayatnya itu yang tidak ampuh ya Tapi sholat yang tidak husu <tuh> Terakhir Padahal kita semua sudah tahu Bahwa salat itu wajib Betul nggak bu? salat itu ukuran kualitas Ukuran Apa ya Pembeda antara orang yang beriman Dan orang yang kafir Ya firman Allah Fa'akimus solatainna solataka'anan alal mu'minina Kita bermaukutah Dalam hadis dikatakan sholat juga kunci surga Jadi kalau kita melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh Kita sudah pegang kuncinya Jadi jangan sampai hilang itu kuncinya Itu kesempatan kita sudah punya kartu Apa kunci untuk masuk surga Insyaallah kita semuanya masuk dalam surga Amin Ya Rabbal Alamin Sholat itu cahaya orang mu'min Ibnu Majah dari Anas bin Malik Kemudian hadis Rasul, salat itu amal pertama yang dinilai di akhirat nanti. Ya Pak? Awalu, ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal seorang hamba yang pertama sekali dihisap, dinilai adalah salatnya Kalau salatnya baik, insya Allah baiklah insya Allah semua amal-amalnya. Jadi kuncinya di salat. Kalau buruk biasanya amal yang lain juga buruk. Kira-kira begitu. Ya. Salat itu pembeda antara kafir. Kalau kita sudah semua sepakat betapa pentingnya salat ini. Kenapa kita tidak melaksanakan salat dengan khusuk dan sungguh-sungguh? Sayang, sayang 1000 sayang. Jadi nanti di dalam sebuah hadis dikisahkan Orang-orang yang sudah Mau mau dimasukkan antara surga dan neraka Disuruh berbaris Ternyata orang yang sholatnya asal-asalan Di dalam sebuah hadis itu Orang yang sholatnya asal-asalan Itu seperti kain Yang awalnya halus, mulus, rapi Oleh malaikat Kain itu di bikin kusut, dikusut-kusutkan, dirusak-rusak, kemudian dicampakkan ke wajah orang yang sholatnya asal-asalan. Inilah hasil dari sholat yang kau kerjakan secara asal-asalan. Mudah-mudahan kita tidak ada yang mendapatkan kain yang, yang kusut sehingga sholatnya ditolak. Na'udzubillah. Ada trouble ya. Ini Paling tidak kalau mau sholat khusuk Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat Yang pertama sunnah-sunnah pendukung kehusukan Kalau mau sholatnya khusuk Harus mengerti apa sunnah-sunnah yang mendukung kehusukan Yang kedua Visi awal bahwa sholat adalah kebutuhan Harus kita rasakan kita memang butuh dengan salat. Yang ketiga, keterjagaan ruhani. Ya. Yang keempat, ya, keterjagaan ruhiyah. Yang keempat, kiat apa kiat inti menggapai salat ushu. Insyaallah kalau sudah dipahami ini semuanya, kita tahu pendukung kehusukan kita tahu visi awal salat itu sebagai sebuah kebutuhan, keterjagaan ruhiyah. Artinya salat sepanjang hayat, Bu. Orang yang sholat yang 5-10 menit itu, itu baru ukuran yang baru itu saja. Tapi sebenarnya orang itu harus sholat e, sepanjang hayat. Kita sangat merasa dekat dengan Allah saat kita sholat. Sebenarnya selesai sholat kita berkomunikasi dengan orang, bekerja. Ya suasana hati kita yang sedang sholat juga seperti kita sholat. Yang terjadi sekarang kan kita hanya merasa dekat dengan Allah saat sholat yang 10 menit itu padahal ketika aktivitas kita anggap kita ini juga sedang salat sepanjang hayat kita ini sama kedekatan kita dengan Allah baik salat dalam bentuk formal syariat saat kita beraktivitas ya kan orang kalau sedang salat nggak mungkin dia berzina seharusnya ketika selesai salat dia anggap dia juga sedang salat sepanjang hayat aku ini sedang salat dalam arti doa Jadi dia kalau mau melakukan sesuatu Masa aku sedang sholat melakukan yang dilarang Allah Kira-kira begitu Itu keterjagaan ruhiyah namanya Yuk kita Inti menggapai sholat husuk Ini kalau mau mendapatkan hasil yang di tengah-tengah itu Kadang-kadang kan kita nggak tahu Sunnah-sunnah yang mendukung apa Visi awal sebagai kebutuhan Selama ini kita merasakan beban Gimana mau husuk kalau dijadikan beban Gimana mau husuk kalau ruhiyah kita nggak terjaga Tidak mungkin kita bisa salat husuk, kalau enggak mengerti kiat inti menggapai salat husuk Yang pertama empat langkah utama. Apa? Visi benar. Visi yang benar tentang salat supaya kita bisa salat dengan husuk Ya, apa kiat intinya? Apa sunah-sunah pendukung? Apa yang dimaksud yang harus terus-menerus menjaga ruhiah seolah-olah kita sedang salat seterusnya. Yang pertama, jadikan salat sebagai kebutuhan. Insyaallah setelah ini kita bisa berikrar, insyaallah setelah ini saya akan menganggap bahwa salat itu adalah kebutuhan saya. Saya yang butuh sunat. Kalaupun tidak ada orang yang salat di dunia ini, kira-kira Allah menjadi kecil apa enggak, Bu? Tidak, kita yang butuh salat. Kita butuh salat. Banyaknya apa persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Sholat ini bisa menjadi terapi yang luar biasa baik Untuk menyelesaikan masalah-masalah kita Jadi, Maka itu jadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan Ya, Apa bedanya orang yang merasa sholat itu sebagai kebutuhan Dengan sholat sebagai beban? Apa bu? Kalau dia jadikan sholat sebagai beban Biasanya dia terganggu dengan datangnya waktu sholat Cenderung menunda-nunda Ini bukan bukti bahwa dia menjadikan salat itu sebagai beban. Ingin cepat selesai. Otomatis jadi susah menggapai kekhusukan. Ini ciri orang yang menjadikan salat sebagai beban. Tapi orang yang merasakan salat itu sebagai sebuah kebutuhan, otomatis dia menunggu-nunggu datangnya waktu salat. Dia akan berusaha tepat tepat waktu. Ingin dia berlama-lama Berasyik, mahsyuk dengan Allah Saat salat itu Berusaha menumpuh usaha Dia cari cara-cara untuk menggapai kehusukan Ini beda antara kewajiban dan kebutuhan Mudah-mudahan kita termasuk yang Di sebelah kanan semua ini Nunggu-nunggu waktu sholat Terakhir <laughs> Karena itulah Semuanya kita ini harus tahu bahwa Boleh jadi kalau ada diantara kita yang tidak sholat Karena nggak mengerti fungsi sholat Tak kenal maka tak Tak sayang Padahal kalau kita tahu fungsi sholat Kita menjadi sangat butuh dengan sholat itu Itulah bukti Salah satu ukuran bahwa kita melaksanakan peran-peran kekhalifahan kita Peran kita sebagai Abdullah Bahwa kita dikatakan Allah wa ma khalaqtul jinna wal itulah optimalisasi perang kenapa kok ritual-ritual begini diperintahkan untuk menjaga rasa kalau kita hanya diperintahkan dalam urusan kemanusiaan tidak ada salat nanti rasa kedekatan kita itu pasti berkurang jadi kita membangun rasa bahwa kita itu punya Allah bahwa kita ini punya tempat Zat di mana kita bisa mengadu, ada tempat kita berdialog. Jadi rasa itu kan bisa hidup kayak magnet, gitu. Ya, karenanya kita disuruh berulang-ulang. Kalau kita berulang-ulang kan rasa kepada Allah itu jadi. Jadi saya, saya tadi dibawa jalan-jalan Pak Dadang. Dibilang Pak Dadang enaknya di sini Ustad, karena kita minoritas. Jadi kita sudah punya rencana nanti kalau keluar rumah salatnya di masjid mana. Kan beda kalau di Indonesia karena di mana-mana salat ah nanti di mana jumpa masjid jadi kurang kurang ada rencana-rencana. Tapi kalau di sini karena memang masjid jarang kalau keluar tuh sudah terbayang nanti mau di mau salat di mana. Bahkan kalau nanti ternyata di luar dari perkiraan tinggal diberhentikan mobil di tempat parkir kata Pak Dadang dibuka aja pintu dua-duanya sebagai penghalang kalau ada orang sholat kalau ada orang lewat kita bisa sholat dengan dibuka pintunya benar juga di sini nikmatnya kalau kita uh, minoritas justru sholatnya bisa lebih khusuk dan mencari-cari ya dengan rencana-rencana ya. yang berikutnya dengan sholat itu kita akan melakukan apa yang disebut dengan takwiyatu nafs penguatan jiwa ya jiwa kita jadi kuat kita merasa ada tempat pengaduan kita ya. berikutnya ya ini kan dalam surat al muzamil jelas itu ya untuk apa kita sholat untuk supaya jiwa kita kuat apa ini orang yang melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh bisa dijamin dia tercegah dari perbuatan mungkar sholat itulah sarana menumbuhkan harga diri dan kebanggaan dia merasa punya harga diri di hadapan Allah ya dia merasakan jiwanya tenang tadbiah, datiah dan saksiyah pembentukan diri dan karakter. Kiat inti, mau tahu bu, apa kiat inti Menggapai husuk? Ini Harus selalu ingat Kada aflahal mu'minun Alladhinahum fi solatihim Khasi'un Yang beruntung Adalah mu'min yang khusuk Jadi kita ini Beruntung, kita ini Pemenang-pemenang, we are the winner Ya, ketika kita berusaha melaksanakan sholat dengan husu Kalau kita menjadi pemenang ya otomatis kita ditunggu Allah Kira-kira mau disuruh mana kita masuk sudah ditunggu Yang berikutnya supaya kita bisa melaksanakan sholat husu Kita harus sadar bahwa kita tidak akan celaka dan kita tidak diklaim sebagai orang yang munafik karena orang yang tidak sholat itu dianggap orang yang munafik fawailul nail musallin an sahun ya hati-hati sholat khusuk, kata Rasulullah akan menggugurkan dosa-dosa mau nggak bu dosanya dihapuskan karena itu sholatlah dengan kusuk ya siapa yang sholat Sebenarnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang eh ini yang diampuni dosa-dosa yang masa lalu. Mataku tidak mamin, minta. Ini alasan kenapa kita harus sholat usuk. Dosa-dosa digugurkan, kita menjadi pemenang dan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Ya, ini ada problem sedikit. Mengapa kita sholat harus usuk? Agar pahala sholat kita optimal Ya Bu Jadi Allah itu sudah punya alat ukur Untuk menilai sholat seseorang Nilainya mulainya dari Dari 10 sampai 1 Nilainya berapa Kalau semakin husuk Otomatis Pahalanya pun akan optimal Ini dalam hadis jelas Kenapa kita harus husuk Karena setan senantiasa menggoda Dari mana-mana Ya Kalau kita nggak husuk sekali ke jeblos menjadi penyesalan diri. Ya. Kalau Pak Yongki misalnya digoda setan. Ya. Udah tinggalkan aja. Tinggalkan salat. Ya, kamu ini kan sudah hebat. Azan di mana-mana. Kayaknya sekali-sekali nggak -sekali apa-apalah ditinggalkan salat, kata setan. Kata Pak, kata Pak Yongki, pergi kau. Jangan ganggu aku. Aku sampai mati tidak pernah meninggalkan sholat. Kalah setannya, ya. Tapi setan nggak mau menyerah. Didatanginya lagi Pak Yongki. Pak Yongki di sebelah itu, kayaknya ada wanita sendiri, ya. Kata Pak Yongki, pergi. Aku tidak akan tergoda. Dicari lagi. Pak Yongki itu ada minuman-minuman keras, ya. Kata Pak Yongki pergi, aku tidak akan pernah minum. Dicari lagi di mana selahnya Pak Yongki ini. Kebetulan Pak Yongki dapat uang yang banyak, ya. Udah belanjakan, habiskan apa yang ada, belanjakan semaunya. Nanti kan soal uang datang lagi. Ya, ternyata tergoda semua uang dipikin untuk belanja untuk senang senang makan makan sendiri misalnya misalnya pak artinya ada orang yang kuat di sini dicari kelemahannya ada yang kuat di sini dicari kelemahannya oh rupanya kelemahan pak yongki orangnya pemboros misalnya digoda supaya tidak sholat kuat digoda sama wanita kuat rupanya kalau urusan boros boros soal traktir mentraktir kalau giliran istri minta Pelitnya bukan main, misalnya. Gili... Enggak. Ini bukan Pak Yogi, bukan contoh. <laughs> ada suami, giliran keluarga minta, perhitungannya bukan main ini, si suami. Tapi kalau ada orang minta traktir-mentraktir, kumpul-kumpul, <laughs> giliran untuk apa? Giliran untuk panggil artis misalnya kita konser cepat itu iurannya ya <girly> ya artinya setan mencari di mana titik lemahnya karena itulah dengan salat ini insyaallah kita bisa menutup sisi-sisi lemah yang ada pada diri kita ya ya habisnya tidak dibacakan karena waktu tidak Ya, sedikit lagi nih Kiat ini terakhir Terakhir, kiat kehusukan dalam salat Ini yang pertama istihdorul qalab, konsentrasi Istihdorul qalab itu maksudnya Mampu menghadirkan hati Mampu menghadirkan hati saat salat Ya Allah Ya Innas sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati lillahi rabbil ala sesungguhnya ibadahku, salatku hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi jangan diganti dengan Innas Suzuki, Wakawasaki, Wayamaha, wa Innova ya. <gayang> Jadi nggak busuk. Ketika salat sungguh-sungguh untuk siapa kita solat. Takzimillah ada penghormatan dan pengagungan yang besar-besar betapa aku ini kecil aku ini lemah ya Allah itu. Yang ketiga ada perasaan rojak Harapan yang besar tapi harap-harap Cemas gitu kan cemas kalau ditolak Supaya kita berhati-hati Itu yang terakhir Kalau mau khusuk Ingat mati Saya mungkin kita sudah pernah Mendengar kalau mau sholat khusuk Anggaplah itu sholat Yang terakhir ya Satu lagi Apa tadi nah ini E, maksudnya menghadirkan hati mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak boleh mencampuri kita e, faktor penyebab hadirnya hati adalah perhatian yang utama kita dianjurkan kalau mau husuk pahami maknanya masa udah sholat berpuluh-puluh tahun maknanya nggak ngerti sekali-sekali ya bukan sekali-sekali kan kata Allah Hatta taklamu mata ketahuilah apa yang diucapkan apa yang dibacakan Ta'zimlillah sudah tadi arroja wal khawb, rasa harap dan cemas sudah disebutkan, zikrul maut, ya, sudah disebutkan, inilah kiat-kiat untuk melaksanakan sholat, siapapun kalau Allah mau panggil, mau dia sedang sholat, mau sedang apapun, kalau Allah sudah panggil, dia akan wafat. Sunnah pendukung, terakhir nih ya, sunnah pendukung apa? Sebelum ke masjid, yang pertama, sikat gigi dulu, jangan mau sholat, giginya baru makan jengkol, udah, waduh, Ini gimana ini mau bicara sama tamu aja kita mawangi wangi masa sholat nggak bergosok gigi ini mengganggu sholat usuh ini apalagi sampai lidahnya itu menggeser geser apa ya hal-hal yang terselip di gigi ini karena nggak disiapkan yang kedua bahkan kan rasul mengatakan laulaan asyukoh Allah ommatilah kalau tidak menyulitkan hambaku Aku akan memerintahkan hambaku untuk Menyikat giginya setiap kali mau sholat Jadi terbaiknya itu sikat gigi Lima kali sehari ya Kalau enggak menyulitkan Tapi zaman sekarang Odol bisa dibeli di mana-mana Kayaknya enggak menyulitkan ya bu Kalau kita sikat gigi lima kali sehari Ini Menghindari bau yang mengganggu ya Kalau bisa Plus dipakai wangi-wangian juga diusahakan yang tidak beralkohol, menghindari bau yang yang mengganggu. Kalau bisa pakainya yang bersih, jangan tadi sajadahnya sudah dua tahun juga nggak dicuci, mengganggu, mengganggu kehusukan ya. Berikutnya sunnah-sunnah yang mendukung menghindari pakaian yang bermotif. Masak mau sholat tulisannya apa? Kamput, ya. Tulisannya. tahap-tahap tulisan yang mengganggu ini kalau bisa jangan sampai apalagi kalau berjamaah yang di belakang kita juga melihat ya ada tulisan seperti itu mengganggu ya kalau bisa tidak menahan hajat kalau memang ketika mau salat itu mau buang air kecil lebih bagus buang air kecil dulu nanti apa kalau kurang Sholatnya dilengkapi saat kita terlambat daripada dibawa-bawa bawa hajat itu selesaikan dulu baru mau sholat ini yang mendukung gimana mau husuk kalau sepanjang sholat dia menahan-nahan apalagi sampai imamnya baca panjang-panjang semakin tidak husuk lagi ya mendahulukan makanan yang telah dihidangkan ini ada kalau kita bertamu ya Ternyata betul ada istilah Daripada salat ingat makan Lebih bagus makan ingat Rupanya betul dalam hadis itu rupanya ada Kita didahulukan Makanan yang telah dihidangkan Lain cerita Kalau waktu salat tinggal 5 menit lagi Kalau tinggal 5 menit lagi ya salatnya Tapi kalau masih panjang Ada hidangan yang dihidangkan Kita Makan dulu Usahakan tidak dalam keadaan ngantuk ya bu ya, Pak, Inilah yang mendukung Sholat kita Kemudian saat melangkah ke masjid Berdoa saat keluar rumah Tadi berdoa bu ya insyaallah insya Allah Berdoa berangkat dengan tenang Melangkah pendek-pendek Dan berdoa masuk masjid dengan kaki kanan Dan berdoa inilah yang mendukung Kalau masuk di masjid Sholat haitul masjid Ini mendukung sholat usuk Tidak banyak bercakap-cakap lagi dengan Untuk urusan dunia Tidak melakukan jual-beli, menyiapkan pembatas salat zikir dan doa setelah salat salat sunnah sebelum ataupun setelahnya. Terakhir, ciri-ciri orang yang salat usuknya. Satu, dia pasti menjaga waktunya. Insya Allah ini bisa menjadi ukuran. Yang berikutnya, terpelihara dari perbuatan maksiat. Niatnya yang ikhlas jelas, cinta kepada kebersihan. Kalau ada orang mengaku salat usuk, tapi kotor itu bukan usuk salatnya tertib dan disiplin, selalu tenang dan tuma'ninah, tawadu dan rendah diri, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itulah aspek keterjagaan ruhiah yang seperti kita sampaikan tadi dalam bergaul anggaplah kita ini sedang salat sehingga kalau mau melaksanakan apa dosa-dosa, wah ini saya sedang salat. Ya, jadi inilah yang harus kita jaga supaya salat itu bisa dilaksanakan dengan khusyuk insyaallah. solat kita semakin berkualitas janji yang diberikan Allah berupa surga bisa kita raih dengan kemenangan seperti janji Allah saya kira kita langsung saja tutup dengan doa atau ada yang mau didiskusikan silahkan ibu silahkan kalau ada yang mau mendiskusikan